シラカンパ Korupsi yang terjadi, jadi、uh, mungkin bahasanya bukan panggilan kali ya, semacam undangan untuk minta keterangan. Ya kalau undangan untuk minta keterangan s i sebetulnya surat-menyurat aja apa yang dibutuhkan, menesistim gitu ya. Jadi kalau datang ke KPK itu kan seperti kata Pak Abdullah, itu kan 99% itu udah pasti indikasi terlibat. Jadi kalau mereka datang artinya mereka itu yang indikasi n y a terlibat Jadi KPK juga harus tegas. Tapi kalau umpamanya i d p r menjawab dengan lebih bijak、bukan? sebagai bukti bahwa mereka mendukung KPK itu kan, kan lebih baik. Daripada menampakkan arokansi p a a kayak begini kan n g g a k ada bagus. Itu a mantap sih. Terima kasih Pak a d i Siang Pak Dadang. Siang Pak. Komentar ada sedikit. Itu KPK kelihatannya ada yang salah manggilnya tuh. harusnya dipanggilnya di tempat santi pijat pak itu pasti datang kan dulu gedung DPR j u a mau ada fasilitas itu ya mungkin salah tempat aja saya kira bukan masalah dipanggil atau datang atau ke kantor KPK atau DPRnya itu a d a lah pak baik pak d a d a n g ternyata masih ada satu lagi bapak Verdi ya sama siapa silakan pak kalau komentar saya perihal tentang penolakan pemanggilan KPK di, dari anggota Banggar itu menunjukkan dia punya intelijen atau dia punya cara berpikirnya sangat sangat rendah ya karena dengan begitu dia menunjukkan bahwa dia itu nggak sadar bahwa dia makan uang rakyat semua dari kancing baju sampai nasi putihnya pun dari rakyat giliran untuk penegakan hukum dia takut karena、uh, dia merasa bisa ketangkap gitulah makanya untuk Pemilu tahun depan kalau bisa rakyat nggak u s a milih lagi, tak guna ada DPR. Terima kasih. Pak Hari, selamat sore. Sore. Silakan.、Hmm. Kalau saya lihat ini DPR ini sudah apa sih sebenarnya? e r l a l e l a l u super. Gak ada yang bisa mengganggu dia. p a d a h a dia kan dipilih rakyat y dan dia disuruh melayani rakyat untuk. パリカンドバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのバリックのックのバリックのバックのバリックのバリックのババリックのバリックのバリックのバリックのバリック Sampai mungkin kita kiamat lah, kalau memang artinya partai nggak akan berubah, selamanya akan begini, terus hukum nggak tegas lagi,、uh, terus saya komentar saya, itu kalau Banggar memang dia nggak bersalah, kenapa gitu, dia harus takut, Bu, dia harusnya yakin gitu, saya nggak berbuat, ya, berta apa,、eh, bertanggung jawab, s a l n y a saya, ya, ini、Kak、dia kayaknya nggak mau bertanggung jawab, kayaknya pasti ada perbuatan korupsinya gitu, terima kasih, terima kasih Pak Joni, selamat sore. Itu anggota DPR itu preman-preman semua Kalau orang bilang bangsa semua、ya. Udah gitu aja Pak Robert selamat sore s i l a k a n Kalau saya m e lihat ini DPR ini m a u n g e DPR i t sesuka-suka Tak ingat u k t u peristiwanya Kak Susten Jadi pada k a s u s y a n g Senturi Itu anggota DPR begitu sangat b e n c a n バカンサンド n レシピスカリフォン、ギザイティタ i ギザプレタニアンナ。プレタニアンナ、レラモンアコテペプレシブデュマナ。パカスバグランドペペ R、ギザ、ギミライ、ギプリツァ、ギナランアコティダンナ。パカリブンドトゥブナー。シティワキエル、プレサジャー、プレサンヤサラ。 サンタリアンサー、サンタリアンサー、サンタリ パジョニー Ini proses secara hukum Mereka kan harus taat dengan hukum di Indonesia Bagaimana mereka sebagai aparat hukum Aparat pemerintahan Kau i n tidak taat dengan hukum Tapi kalau memang hukumnya memang boleh tawar-menawar s i l a k a n saja Begitu Jadi、hmm. itu saja korepot k a n a ibu-ibu yang tadi ya Menurutku、hmm. so, Terima kasih Terima kasih m b a l i Pak John Pak j o n i selamat sore Halo Iya s i l a k a n Pak j o n n s i l a k a n Iya selamat sore lagi on the way ini Oke hati-hati Bapak di jalan Iya, p i m p i n a n banggar DPRnya aja Itu yang langsung ditranskrasi、oh, Gitu aja Oke、okay, terima kasih banyak Pak Juni Pak Gilbert selamat sore ya, Selamat sore Pak s i l a k a n Pak Ya, Kalau tidak salah kenapa mesti takut Kedua a y Kalau memang Mau mogok-mogok seperti itu kan Lebih baik mundur saja jadi anggota DPR Saya rasa masih banyak kok Bangsa Indonesia ini yang Uh, lebih k u a l i f a ya, lebih kualifat ya daripada mereka ya Saya lihat mulai dari si m e k e n g dan kawan-kawan itu kan tidak ada kualifatnya i Tidak ada sama sekali i t u Dan juga yang penting kan harus memberikan contoh t a a t hukum Dan mereka kan anggota DPR harus saat hukum dipanggil kalau, kalau tidak bersalah datang, penuhi panggilannya Ya kan kalau memang sudah tidak mau kerja Mundur, kasih yang lain Ya, yang lebih yang lebih lebih lebih k u a l i f i e d daripada dia,、Baik. gitu. Terima kasih. terima kasih. Pak Gilbert. Saya beralih ke Pak Sutoko. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Baik, Bapak ya, silakan opini nya. Terima kasih. Opini saya sebetulnya anggota DPR di sini terutama banggar ingin menunjukkan bahwa hukum itu tidak berlaku untuk semua orang. Jadi mereka memiliki k e t i m e w a a n itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutoko.